Dari yeah. Majlis Talim Harimatu Sadia, Bobor Ya yeah. uh, Begini Mas, saya mau bertanya Ayah saya waktu itu kritis di rumah sakit Sedangkan suami tugas luar kota Saya disuruh uh, Menemui ayah saya Tapi Suami melarang, karena kan ini bulan Romando nanti aja tunggu saya pulang baru kita ke rumah sakit uh. Tapi ternyata dari pihak keluarga semuanya menunggu kedatangan saya karena hanya saya yang belum datang Emang gitu. di jauh tempatnya? Di Jakarta, sedangkan saya tinggal di Bogor. di Bogor oke, ya. Terus saya memilih untuk menuruti kata suami Tapi di sisi lain ibu saya tersakiti Pertanyaan Jadi, anda apa? Pertanyaan saya, apakah saya sudah menentukan pilihan yang salah? Salah anda? Anda lihat? Dulu ini banyak ulama para ustadz menyampaikan tidak lengkap. Ada seorang perempuan diundang. Ayah anda sakit. Saya gak mau pulang. ah, Kenapa? Waktu saya belum berangkat berperang. Dia udah pesan jangan kemana-mana sebelum saya pulang perang. Sakit parah. Dibilangin lagi. Dia gak pulang. Sampai ayahnya meninggal. Dia juga tidak pulang. Akhirnya ketika Rasulullah dengan para sahabatnya sudah pulang dari berperang. Laki-laki yang nyusulin tadi nanya. Bercerita ini, ini, ini. Rasul bilang, panggil suaminya. Dipanggil suaminya. Apa benar? engkau aan kepada, istri, kepada istrimu seperti itu? Benar. Kamu salah. Istri, kamu sebelum kamu ketemu dengan kamu, punya ayah, punya ibu, tanpa dia, dia enggak akan lahir. Makanya harusnya kamu, biarkan, silahkan istri, kamu ngurusin orang tuanya. Anda salah. Terima kasih, Ma. Saya tanya, waktu ada sebelum ketemu suami Anda, diurusin nama siapa? Yeah, Makanya sering. cari suami yang ngerti ilmu agama Kalau suami yang ngerti ilmu agama Kalau orang tuanya sakit Akan dipersirahkan tetap pulang Bahkan syukur-syukur dianterin Nih duitnya buat berobat. Begitu orang yang ngerti agama mah Salah terus, Jangan kacang lupa gimana? dengan kulitnya Bener Gue juga kalau punya anak begitu mah Gue yang bayangin <lian> Nggak tau dia di amat atau jadi anak Iya, Saya harus gimana nih mah Minta maaf kepada orang tua anda Karena anda sudah melakukan kesalahan Terima kasih. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya. Jangan Anda mengartikan sejarah hadis itu hanya sepotong-sepotong. Kita dikandung, dilahirkan sama orang tua kita, digedein, dididik sama orang tua kita. Sampai hati kah Anda orang tua sakit enggak ditengokin gara-gara suami bilang jangan datang? Kalau dia melarang kita datang, dia bukan orang beriman. ...karena Dia menyuruh kita memutuskan silaturahim. silatulahim. Na'uzubillahimintali. Yuk, robah pola hidup kita. Karena kita tanpa orang tua bukan siapa-siapa. Justru keberkahan hidup kita ada di tangan orang tua. Ritulloh pi ridul walidain, suhtulloh pi suhtil walidain. Jadi mungkin mama juga bisa mengimbau buat para uh, istri ya. Jangan takut untuk uh, melakukan sesuatu yang lebih benar iya. ya. Iya. Walaupun suami anda bilang gak usah ke rumah ibu anda lagi sakit. Ya. Kita boleh berontak. Tanpa ibu kita gak kelahir ke alam dunia. Keberkahan ibu yang buat kita seperti ini. Kecuali kalau suaminya melarang. Misalnya kan belum lama baru kemarin ke rumah makan sehat-sehat aja. Ditelepon aja cukup. Kecuali itu kita berontak. Kalau emangnya sampai sakit. Ya. Sampai meninggal. Kelewatan amat jadi anak. Mana hati kita. Mana nurani kita. ...kacang, lupa dengan kulitnya, gak bakal dapat keberkahan. Iya, begitu. Ya, buat para suami juga jangan terlalu kaku ya, Maya. Lah iyalah. Hmm. Anda menikah dengan perempuan yang punya emak. Emang bini lu lahir dari belahan batu? Iya. Hmm.